I'm s h I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. So amazing. I've looked and I've lost it. That's not what I see. Look what I found. No need for searching. In my dad, cause she grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Go make that not a s t God forbid something happens. at least This song is a smash. Ini sebenarnya yang pengen saya harapkan, yang saya harapkan untuk menjadi、uh, di industri musik Indonesia menjadi divanya. Ya, cuman malam ini, ini, ini lagu yang sangat berat karena Ariana Grande itu ekspektasinya aja di sini. Nih, lagunya dia dengan vokal yang luar biasa tinggi. Ya, kamu menyanyikan dengan gaya Esther, tapi, tapi kamu gak lebih bagus daripada Ariana Grande. Banyak hal、uh, pici dan walaupun ada feel groove nya dapet, feel groove nya rasanya d a p a t Cuman emang、uh, buat saya belum, belum, belum puas aku hari ini, maksimal. belum maksimal, gitu. Ya.、Mm, Esther, kalau aku ngomong dulu bahwa, kalau ngomong apa ya, attitude ya, attitude nya bernyanyi, gaya style bernyanyi, tadi sangat internasional gaya nya. Gayanya aku suka banget. Gaya gaya, style, gaya style. Gaya style. Nanti apa, lu persiapkan prepare. Style-nya style. style aku suka, memang kalau ngomong tadi kekurangan dari teknik bernyanyi itu kelihatan. Kelihatan sekali. Nah inilah yang dibutuhkan bahwa kemampuan itu dibutuhkan, karena alatnya penyanyi itu ya teknik. Itu alat penyanyi, teknik. Outputnya Jadi, enak, harus enak, ha? outputnya enak. Ya, uh, apa, apa... Uh, Karakter v o k a l m y enak, empuk, nyaman, gitu ya, enak sekali. gitu. Cuman tadi teknik untuk bagaimana menjaga supaya itu nadanya kawin kuat dengan s i a l e musik.、Loko. Jadi ini yang g dipentingkan. Makanya kau bilang aku apresiasi dengan gaya dan style kamu di atas panggung tadi. Terima kasih g y a u k a n b k a n b u a n k a n Bukan? b u a n Bukan? Bukan? Bukan? b u a n b u a n a n Bukan? b a n a n a n u k a Uh, mungkin gak sebenarnya karena lagunya sendiri, bukan lagu yang bisa dibawakan、jadi、untuk、gini. kompetisi sebenarnya? Sebenarnya bukan, bukan-bukan、oh, oh, nah, bukan, nah, Nil, nah, jadi nah, gini. Lagu ini sangat bisa untuk kompetisi,、ya. sangat bisa. Cuman Esther eksekusinya kurang u l u s kurang mulus, sorry. Jadi gini, kalau、uh, aku ya bilangnya lagu Thank You Next ini sepertinya adalah lagu yang terdengarnya s i m p l e Tapi ya. sangat susah untuk dinyanyikan.、Ya. Karena satu lagi ya, di luar dari teknik ya. Ini teknik juga sih, pernafasan. Karena dia emang amat sangat rapet banget gitu. Liriknya tuh rapet-rapet banget, bahasanya juga papa, bukan gampang. Papa, papa, papa, gampang papa, papa, diomongin terus enggak, gitu tapi bagian rata. k a t p i sebenernya Esther itu dia memang susah、papa. untuk men-sustain nada.、Hmm, sebenernya、ya. dapet lagunya seperti ini yang pedek-pedek n -pedek, n harusnya, pastinya bisa. Tapi kerapetan、pastinya、kalipun.、Bisa. Terlalu rapet gitu kayaknya ya dari lirik-liriknya.、Hmm. Tapi ya kalau misalnya minggu kemarin ya kayaknya aku bilang Esther,、uh, dari ini di luar dari menyanyi ya. どうも、私たちのコンプ men は、私たちのスタッ l です。何がいいかもし n ませ a もし a た a の人 a ちが好 i な人たちが好きな人たちが好きな人たちが好きな a たちが好きな人たちが好きな人たちが好きな人たちが好きな人たちが好きな人たちが n きな人たちが好 i n 人たちが好き a 人 i ちが好きな人たちが好 u な人た b u 好 a な p たち a 好きな人たち t 好きな a たちが好きな人たちが好きな人たちが好きな人たち o l きな人たち i 好きな人たちが好きな i たちが好きな人 a ちが好 a な a たちが好きな人た o が好きな a たち i 好きな i たちが好きな人たちが好きな人たちが好きな人たちが好き m a kasih.